langsung saja bro bintang maha bintang salah satu artis kundang jawa timur asli kelahiran kota buaya surabaya yang punya semilyar penggemar saya yakin anda semuanya sudah tahu ada ramayana ada rendi soteng siapa dia kalau bukan lilin herlina nyuh Pa la, pa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.